Baru di semua pagi Pagi Silakan Bapak Kalau menurut saya Penjual iPad itu Kurang pintar Untuk、uh, Menjadi seorang pedagang ya、uh -huh. Karena Dia itu harusnya tahu Kalau、uh, iPad itu Tapi gak dijelaskan ya itu iPad satu apa iPad dua kalau,、uh, kalau iPad dua dia jual Itu kalau tidak ada bahasa Indonesia Memang itu Selanggaran aturan、uh -huh. Tetapi Kalau mau ditegakkan, seharusnya polisi melakukan sweeping d o n ke semua tempat-tempat handphone, terutama di Roxi, mereka itu jual juga gitu. Dan、mm -hmm. itu tidak ada garansinya dari Apple Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya di sini、uh, mungkin polisi tidak mencari-cari, tapi memang itu melanggar aturan、mm -hmm. dan memang harus diproses. Cuma harusnya semua tempat dong, dalam yang di internet aja, di Roxi itu kalau kita mau beli. itu semua ada gitu termasuk blackberry yang lain juga masih banyak. Oke. Terima kasih Farudi. Saya beralih kepada k n u Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana peruntukannya? Kalau menurut saya itu tergantung situasinya ya. Kalau、hmm. misalnya、uh, dia penjualannya resmi, ya memang dia harus mengikuti、uh, apa dengan label bahasa Indonesia yang sudah di apa, diharuskan、uh, melalui undang-undang. Tapi kalau misalnya dia、uh, sistem penjualannya tidak resmi atau informal, jadi misalnya dia Jualnya apa? tidak melalui jalur yang seperti biasa, melalui toko ya Yaitu kalau menurut saya mungkin harus dikasih peringatan saja Tidak, tidak usah d i m a s u k i penjara, tapi mungkin di, dikenakan apa?、Uh, sanksi di, Diharuskan secepat mungkin bikin label b a Indonesia Nah itu penempat saya, terima kasih Iya、mm -hmm. Pak d a n u n terima kasih Pak Leo berikutnya selamat pagi Selamat pagi, Bu、Kiki. Silahkan Pak Leo Iya Bu Uh, buku manual tuh tidak mungkin semua semua bahasa di dunia itu dimasukkan ke dalam buku, buku manual gitu. Nah, contohnya ya, saya beli piano. Itu di buku piano yang dibuat oleh pabrik Yamaha musik Indonesia itu buku manualnya juga nggak ada bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau kita、uh, hidup di dalam persaingan global begini, ya nggak bisa semua bahasa dimasukkan dalam satu b u k u m a n u a l udah nggak muat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar,、uh, berikutnya Pak Jeffrey, selamat pagi. Halo, selamat pagi. y a Bapak silakan Pak Jeffrey. Iya, selamat pagi, Bu. Pagi,、Sayangnya、Bapak. Saya hanya mau mm -mm. masuk. Emang,、baru? tapi kan Pak, kalau dari segi berita di tertip k a n Di sini porno itu lebih membayar Jangan aib itu kan sudah positif juga u n t u k bangsa ini kan、mm -hmm. Seperti di Singapura itu, Kalau mereka minta mau b e r i Kepada k e n t e n ya Minta y a g t u n g u Apa mungkin kata dari aib Kan kalau di kan Kayaknya juga lebih Karya、mm -hmm. Gitu aja Bu baik, Terima kasih Pak Jeffrey Pak Paulus selamat pagi Pagi Bu Silakan Pak Hukum harus d i t e g a k k a n tidak pandang bulu Tapi kenyataan, Bu, para distributor, orang berduit itu jarang mereka ditangkap Karena mereka tahu celah-celah untuk menghindari hukum Kalau para aparat peduli sampai mendetil sekali, Bu Saya yakin tidak hanya dua iPad yang beredar di Indonesia s i l a k a n Bapak-Bapak investigasi keseluruh gerai-gerai yang ada Salah satunya di r o k s i m a s Pasti banyak yang ditemukan Barang-barang、uh, elektronik yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia Saya sendiri memakai itu, Bu Saya yakin penjual iPad t e r sebut tidak mengerti Kalau mereka m e l a n g g a r hukum Mereka hanya tergiru u n t u k mencari m m a a k i e keuntungan, Bu、Baik. Jadi mohon mereka dihukum seringkaringannya Jangan mereka dijadikan sapi perahan Dan terima kasih juga keberapa ke Pak Hakim Yang telah mengabulkan penangguhan tahanan Terima、okay. kasih Terima kasih Pak Paulus, Pak Beni Selamat pagi Iya Iya, s i l a k a n、uh, Aku cuma bingung aja Itu iPad itu harus ada bahasa Indonesia untuk apa. Sedangkan banyak produk yang lain kan yang nggak ada. Kenapa cuma yang ini aja? Jadi aturannya itu kurang、uh, terlalu menurutku ya. Berat setelah, baklumlah. Ini kan negeri yang super goblok. Negeri yang tidak tertolong lagi. Oke.、Okay. Terima kasih Pak Benny. Pak Dede, selamat siang. Siang, Silakan h komentarnya. Ya, maklum lah bu, dia nggak bisa nangkep nasarudin, jadi nangkepnya kecil-kecil, karena uangnya gampang gitu loh bisa meres, itulah polisi di sini bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Tahir, selamat siang. Selamat siang bu. Silakan. Ya, bu. sebenarnya kalau misalnya untuk masalah itu dari pemerintah itu harusnya jelas. Ini kan orang mau dagang mau uh, untuk uh, mendapatkan penghasilan. Tapi malah dihalang-halang i seperti itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Amin, selamat siang s i l a k a n Pak komentarnya Perlindungan konsumen ya Melagar n g gitu Saya ini teringat dengan Susu bayi yang mengandung apa Begitu hasil penelitian di t b Kok polisi n gak g bisa ngungkap ya b a h k a n itu jauh lebih harus dilindungi konsumennya Mohon perhatiannya Pak Agus, selamat siang サキラキタマシマンバンモンカンポリシキタイニーウントウンジョアイペッツポティタンカップタピーハリーセメラルアダでランポカンイエセンスキャリパーゴスターポトシバパヤコプサラマチヤンサラマチヤンゴスキャリアンソシエレシニアクウランセキラキマシャラカでロフォンハリニファナギガリプリンキャンディファクルテ Bahwa Undang-Undang itu segera diperlakukan. Saya rasa kawan, dua kawan kita ini tidak maksudnya untuk berbuat kejahatan. Jadi o r a n g o r a n n y a kalau hukumannya itu dipertimbangkan sehingga hanya berupa d e n d a karena ketidaktahuan ini. ini demikian. Baik, terima kasih. Pak Budiman, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya mau kasih tahu juga yang mengenai polisi. Singkatan dari apa, pokoknya lihat situasi. Gitu aja, Bu. Pak Erwin, selamat siang. Ya, maaf. Ini sebenarnya sih、eh, kerjaan polisi aja yang iseng ya, yang tidak punya kerjaan. Padahal masih banyak kerjaan lain. Ya kalau dia mau tangkap, coba aja c e k di Glodok atau di Roksi sana. Itu yang jual iPad juga banyak kok. Jangan cuma cari kesalahan yang kecil-kecil. Nasruddin aja, suruh kejar aja tuh di Singapura kalau bisa dapet. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Erwin. 633-9160, Pak Rudy, selamat siang. selamat siang s i l a k a n i ya saya rasa polisi kadang-kadang k -kadang e l e w a t a n itu mereka、uh, yang dijual internet itu paling mereka masin berapa ya tapi ya bagi saya n gak g masuk akal lah polisi kejar-kejar orang-orang seperti itu lah itu yang kayak Nasarudin aja yang ditangkepin bukannya mereka-mereka itu、loh. sekian gitu aja、bro. baik terima kasih Pak Rudy selamat、hmm. siang Ibu Ratnawati ya, saya bilang kalau andai kata pembeli gak berasa やぶさ3万が出せんりしゃこすとにゃべりかぶりかぜでくん、でくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃく a h くしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくししゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくくしゃくしゃくしゃく Termasuk pedagang kecil itu, mereka kadang beli baru jual, ada yang beli dia baru beli, itu lulusan SMA, lulusan kuliah yang gak ada kerjaan, bukan pedagang besar, pedagang kecil gitu, itu dicari-cari yang harus diurusin dia gak g urusin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manuel, selamat siang. Selamat siang Bu Silahkan、uh, Kalau menurut saya sih, kepolisian benar itu melakukan、uh, atas peraturan-peraturan yang sudah ada b e g i t u y a g i m a n a langkah baiknya begitu kalau, kalau hal tersebut perlu disosialisasikan terlebih dulu Mungkin tidak perlu dengan ansaman bagi si pemilik barang itu atau si p e n j u、uh, a l Mungkin disita saja barangnya、uh, maksudnya itu merupakan salah satu sosialisasi begitu agar masyarakat luas tahu s y a r a s n y a kepolisian tidak salah tapi ya a l a n g k a h baiknya dia harus tegas tapi juga bijaksana baik, <tuh> terima kasih、ya. Pak Manuel, Pak Robat selamat siang selamat siang kalau saya bilang sih dia apa artinya ya tapi kalau bicara keadilan, hukum saya dulu tinggal di b a t a m Batam itu semua handphone, itu black market. Jadi semua t o k o t o k o h a n d p h o n e itu lebih banyak jual barang s e n y a p u r Jadi kalau mau bicara tentang manual, Bu, ya coba ngaca dulu. Itu kepolisian di Batam itu gimana? t o k o t o k o semua itu nggak ada yang jual garansi resmi. Ya paling 10 persen lah. Jadi kalau bicara hukum s e p e r t i kejadian ini, ini sudah d i mencoreng muka polisi sendiri sebenarnya, karena hal-hal yang kecil seperti inilah yang dicari-cari, terima kasih baik, terima kasih Pak Robert ya, Pak Adi selamat siang selamat siang, silakan Menur menurut saya, polisi sudah benar ya, menegakkan、uh, memang itu skalanya、uh, kecil ya, dan memang kita masih banyak masalah yang lain, tapi saya rasa perlu dikecil-kecil e g yang a a n juga ya プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルの漫画は、プレイドルのの漫画プレイドルレイドプレイドルの漫の漫画は、プレ Perlu dipikirkan adalah sekarang、uh, distributor resminya iPad sendiri Itu tidak diperiksa Karena tidak ada、uh, beli iPad sekarang tidak ada buku manualnya Yang resmi pun ya Kemudian distributor kita、uh, kebanyakan sekarang diambil alih oleh Singapur Mengatasnamakan distributor Indonesia Itu malah tempatnya di Singapur Kalau kita lihat websitenya Beberapa alat elektronik itu malah di Singapur kantornya Untuk distributor Indonesia Itu saja yang harus diperiksa. Yang besar-besar itu mungkin harus diperiksa lagi. Terima kasih.